Ada yang bertanya di sini bagaimana hukum jual-beli online Jawabannya adalah hukum asalnya diperbolehkan Namun dengan persyaratan Syarat yang pertama ialah Barang yang diperjualbelikan mubah Bukan barang haram Yang kedua Barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang harus diserah terimakan di tempat. Barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang harus diserah terimakan di tempat. Sebab kalau dia termasuk yang harus diserah terimakan di tempat, perkara riba Nasiah yang harus diserah terpakai tempat ialah emas, perak, mata uang, kalau dibayar dengan uang. Kita bayar pakai uang ya. Kita beli emas, kita beli perak, atau mata uang yang lain, maka tidak bisa dengan cara online. Sebab pada umumnya dengan cara online ada jeda waktu untuk pengiriman dan segala macamnya. Maka padanya ada riba nasiah. Jadi kami misalnya ya? Ini yang kedua Jadi saat yang kedua ialah barang yang diperjualbelikan Bukan termasuk Barang yang harus Diferah terimakan di tempat Jadi emas, perak, mata uang Kalau kita menggunakan Alpaya dalam bentuk uang Tidak boleh jual beli emas Dibayar uang Dengan cara online Tidak boleh jual beli perak Dibayar uang dengan cara online Tidak boleh jual beli falas mata uang ya e, dengan mata uang yang lain dengan cara online sebab pada umumnya ada jeda waktu ada jeda tempo sehingga dimasukkan dalam kategori riba nasi ahwar yang ketiga barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dimiliki oleh sang penjual paham ya barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dimiliki oleh sang penjual dia sudah punya barang tadi tidak boleh dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Contoh misalnya, amin. Tidak boleh dia menjual belikan, tidak boleh mengakap sesuatu yang belum dia miliki. Baru bisa ada akap jual beli ketika barangnya dia miliki. Yang berikutnya adalah barang yang diperjual belikan adalah barang yang sudah dia pegang, dikopong sudah ada pada dia dia pegang atau pada tempatnya atau tokonya atau gudangnya atau si misal tidak diperbolehkan memperjualbelikan sebuah barang yang belum dia terima yang belum, beli, yang, yang belum dia terima atau yang tidak ada pada tempatnya namanya baik malam ma yukbab. ini diharamkan bapak yang berikutnya lagi terkait dengan pengirimannya Mengirimannya ialah langsung dia penjual kepada konsumen, atau lewat agennya, agen resmi, perwakilan resmi, layip, atau lewat maklarnya, lewat maklarnya kalau dia menggunakan maklar, dipahami? Tidak diperbolehkan para konsyuk mengirim barang dari distributor tempat pulaan. Langsung menuju kepada Sang konsumen Ini model dropship Ini yang diperbolehkan Termasuk baga diharamkan Sebab dia masuk pada larangan Baik malam yukbab Menjual sesuatu yang belum dia terima dibaham, Ini ketentuan-ketentuannya Semoga dibahat Paham lain Paham insyaAllah ya Nasuh Barakallahu Fikum. Jika terlalu dicangkan baik-baik Ketentuan-ketentuan yang ah. ada Kalau terpenuhi semuanya maka boleh Ada satu koin yang akan terpenuhi maka dihukumnya haram